Selamat siang Pak z f y a selamat siang Pak Nah halo Pak Teddy ya Iya s i l a k a n Pak Ini komentar saya s e m e n t a saya apa yang diomongin oleh Pak Marjuki Saya rasa memang gak ada salahnya juga Nah mengenai harta yang dibawa pulang dari luar negeri Saya rasa untuk koruptor itu gak usah jauh-jauh lah Di dalam negeri masih banyak koruptornya Jadi kalau untuk dikembalikan hartanya Itu yang di dalam negeri itu yang dikembalikan dulu Misalnya seorang menteri Pada saat dia menjabat Sampai dengan dia selesai menjabat Hartanya bertambah t e r b a k banyak Kan bisa diusut Gajinya berapa Sekarang ini Kalau udah dilapor ke KPK Selesai-selesai aja Saya n gak g pernah dengar Bahasanya itu Kalau misalnya dia udah selesai menjabat Dan hartanya bertambah sekian banyak n Gak g pernah diusut Harta itu dari mana Resumnya lega a t a n g g a k Nah saya rasa itu yang harus diungkit dulu Terima kasih 私たちは何をしてるの何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの Kita, kita. Terima kasih Bu Yeni ada Bapak Niko Iya Pak Nah saya berkomentar Pokoknya kalau koruptor itu tuh tidak bisa dimaafkan Digantung aja Dan yang merasa dirinya mau Mau m e m b u a r k a n KPK itu Biasanya orang yang udah Bau-bau ini udah ketahuan Jadi gue termasuk lah ya Terima kasih Ada t e l e p o n selanjutnya Bapak Paulus Iya Pak Selamat siang Pak Uh, kalau menurut kami benar pernyataan dari Pak Mar Sukiali itu Pak Kalau tidak ada lagi orang yang kredibel untuk memimpin KPK b e r apa lagi dipertahankan Pak KPK adalah ujung tombak pemberantasan korupsi Lembaga inilah yang menjadi harapan terakhir bagi bangsa ini untuk m e m b e r a n t a s korupsi j、eh, i Kalau tidak ada lagi pemimpin yang memiliki kredibel b e r apa lagi dipertahankan Pak Apalagi KPK bisa diintervensi Tidak perlu dipertahankan lagi Pak Makasih Pak Terima kasih Bapak Paulus, ada Bapak Amir ya, Malah punya pikiran Jangan-jangan Pak Marzuki Ali n y a sendiri yang koruptor Terima kasih Terima kasih Ada Bapak Iwan Halo, selamat siang Ya, s i l a k a n Pak Ya, dengan Bapak Iwan ya、uh, Kalau menurut komentarnya Pak Marzuki Ali Itu p e r n y a t a a n n y a itu pemubaran b KPK Apa sudah tidak ada kata lain Selain pemubaran b a p a tidak dengan dievaluasi saja, atau direformasi saja, ditunggu KTK. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Manto. Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya itu per pernyataan dari Pak Marsugi Ali itu, karena pada saat dia ada di acara TV, dia mengaku itu bahwa dia pernah menjadi... d i r e k t u r di PT Apa itu Nah dia tersangkut korupsi kan yang 93 juta itu Ya rupanya dia ketakutan Karena itu akan d i u s u t Jadi dia makanya berusaha Membuarkan b KPK Kalau dia dibubarkan kan、eh, makanya dia Ingin membuarkan b KPK dan memberi Paling atau pengampunan Bagi koruptor jadi kalau diampuni kan Berarti dia sudah tidak tersangkut Terus yang Kalau dibubarkan ya dia tidak diperiksa lagi Terus ada lagi rupanya dia masih agak dendam karena pada saat pemilihan ceklombong demokrat dia kalah sama Arnas Urban Ringrum jadi ya banyak alasan untuk Maruki mengatakan seperti itu m ada kasih Bapak Robert penelpon terakhir kita ya masih yang mana silakan pak ya, ya pernyataannya sama seperti kalau kita tidak bisa mendapatkan makanan yang enak berarti kita tidak suka tidak usah makan ジェミーさん、それはそれはそれはそれは パパ、パパ、マザーディミニカン、パパ、パパ、マルシアリ、パパ、マルシアリ、ミス、 カトゥアディベランスタウディアボイドラムキンカローガンアナドラバーアダコルフ l ギュガディカペカディベディウパニカ h シギアアアナサニャベベベディ i バ e ングユのエアネームジュストのランラギマムカペカプバイキカペアプロカペアダウダ nggak usah dibubarin i t u terima kasih bu ya pak Sudibyo b e l a m a t sore bu Mary ya sorry s o r r silakan kan, ini, tolong saya sampaikan ya kepada、pak、MPR DPR MPR DPR tidak mengangkat KPK tapi KPK itu diangkat oleh Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung dan Departemen Hukum g a n jadi mereka k u w e a n a n independen yang bebas dari MPR DPR maupun tapur tangan presiden otomatis パー y ィーオランニャ、パラニャ、パ n ー、パナー、パナティオ、パパオレ、プレジェ a ド、エンベア、ジェペア、パカ、イエンザ、パナー、ジェペロー、ダディ、オトマ n パロン、o シカ、o l ワー、カペカイト、パタン、ウクウクウクウクウクウク a ク a クウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウクウク t クウクウクウクウクウクウク tahu bahwa KPK itu badan hukum gitu, jadi bukan diangkat oleh MPR DPR maupun presiden gitu, tapi diangkat oleh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 シマパーマーとにと、あなたを組んいる、おらんとパーマーもて、私とと、パンカス、パンカス、パンカス、パン Pak j o n i Pak Adi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Silakan. Wah, itu DPR-nya. Itu a d p r y a Juga kita ketikkan jadi panutan. Misalnya ada t i k u s n i h di rumah. m i s a l a mau cari sasat, rumahnya harus kars. i k o s m a dong, cari ini ada p s i k o s a b a t i a p a s Berantai, ya Itu sosok m e r jadi ketua DPR. シュワジャーズはいつ。シュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズはシュワジャーズは sekarang komentar lagi ya Mas A, p a b i l a tidak ada yang kredibel gitu ya、uh, sepertinya yang tidak ada yang kredibel itu sebenarnya tidak tidak mungkin ya karena kita kan yang dipilih itu、uh, yang terbaik biarpun nanti kita orang terbaik, biarpun kita jelek-jelek semua ya terbaik dari yang terjelek itu jadi sepertinya tidak tidak mungkin kita memilih yang Uh, tidak t e r e a d i pertama karena pasti ada lah yang terbaik gitu uh -huh. uh, kalau, kalau Pak Marzuki mengatakan seperti itu ya karena dia ketakutan aja karena dia juga kan pernah t e r t a n g k u t kasus korupsi di basement、uh, apa itu s u d a saya Oke、okay. terima kasih Satu, Pak Anto Oke a t u lagi saya merasa bahwa ini mungkin agak menyimpang saya merasa aneh di negara ini ya seorang korupsi bisa jadi pahlawan はい。 Oh, m e n t a r saya, kalau KPK itu dibubarkan i t u ngaco. yang benar ya KPK itu harus diperkuat DPR-nya yang harus dibubarkan, karena DPR-nya sebenarnya gak kredit, u、hmm. banyak gitu Termasuk-masukinya harus d i c o p o t i t u diganti Tapi kalau sekarang koruptor disuruh balik bawa duit, bukannya dulu sudah pernah nah, Itu bukan bank koruptor dari pengusaha yang bawa uang keluar s u r u h balik ini Saya rasa itu omongan-omongan gak? -omongan, Gitu tuh. Mana mungkin orang mau ngaku kalau dia maling Mana mungkin orang mau ngaku kalau dia koruptor、uh -huh. Begitu Jadi itu gak b e n a r s e m u a l a h itu Omongan yang ngacu dan itu mesti diganti lah Itulah d PR-nya Baik,、Mana、terima kasih Pak Agus Selamat malam Pak Argo、uh, Kenapa ada KPK? Karena tidak ada lembaga k e j a k s a a n、uh, Atau aparat hukum yang kredibel Mengatasi korupsi di Indonesia、ya. Tapi kalau k e t u ada p r berbicara seperti itu Saya lebih setuju lebih baik Ketua DPR diganti Kalau perlu DPR dibubarkan Saya rasa itu lebih Lebih kena Kayaknya dari ngomong, ngomongnya Memaafkan korupsi segala Balik itu udah gak masuk akal Lebih baik kalau perlu d b u b a r k a n aja DPR Sekalian semuanya, makasih Selamat malam Pak Hermawan Selamat malam Pak Hermawan komentarnya seperti apa? Menurut saya institusinya kan sudah benar Gak a k h a r u dibubarkan Orang-orang pelakunya yang <funded> <Yeah. S 2> はい。 Terima kasih Pak Hermawan. Pandi, s i l a k a n pandi. Kalau Ketua d p r ngomong gitu, berarti di Indonesia kan gak ada satu orang yang benar ya Bu ya. Apakah、mm -hmm. kita harus pakai orang asing Bu untuk ngajulin semuanya ini Bu? Kan malu ya Bu ya, masa negara gini besar itu gak ada satu utrabangsa yang betul-betul bisa memberantas itu korupsi. Seperti antar kebel aja kita negara ini Bu ya. Terima kasih.